Kalau adik-adik adik pandai menerka, tebak tebakan ini coba jawabkan. Bertelur di udara menetas di telapak tangan. Bertelur di udara menetas di telapak tangan. Apakah itu? Apa ya? Hmm, semangka? semangka. Eh, bukan semangka. Ah, ini mah di udara bertelur tapi menetasnya di telapak tangan apa itu manggis ah benar benar apa tadi namanya manggis betul oh, ya. adik adik apa itu? Apel mungkin. Uh, apel? Oh bukan, bukan apel. Itu kan kalau apel sih uh, luarnya hijau, dalamnya putih. Ini apa namanya? Uh, semangka. Uh, semangka. Ah, apa tadi namanya? Semangka. Iya semangka betul ladiani. Terbang ke sisi Makam pahlawan Burung nuri Burung dara, Terbang ke sisi Oh, itu gampang sekali. Halo, gampang apa? Uh, apa tuh? Apa yo, ayo. Bola. Bola. Yeah, bahasa bahasa bola tuh diingat juga dia kalau di diisi, apa namanya? Uh, balon kali. Itu. Ah, benar. Apa tadi namanya? Balon. balon. Benar, Adik-adik. Mm. Vida buah buah langka ini serba salah dimakan salah dibuang juga salah sayang kalau dibuang apa namanya tuh buah lamo itu oh buah apa ya? ah buah apa tadi apa ya iya buah ke kepayang